Bukan berkorban, malah makan korban. Inilah manusia yang paling mengerikan. Pengorbanannya dinanti-nantikan, tapi tak wujud datang. Bahkan sebaliknya, Dia mencari dan memakan korban, membuat jeritan terdengar di sana sini mengerikan, menyedihkan, memotong harap orang korban demi korban jatuh dalam kata-kata manisnya ia mengambil keuntungan di sana menjual penderitaan orang untuk kesenangan dirinya seharusnya ia berkorban karena ia menepuk dada dan menyebut dirinya pemimpin orang yang menegakkan hukum ook een persoon die voor anderen zorgt, maar die niet een persoon die niet voor zichzelf zorgt. Het is een persoon die niet voor zichzelf zorgt. Het is een Het niet niet Het niet Mengorbankan diri untuk orang lain Kecuali memang kita ingin kehilangan kemanusiaan Jangan lupa Yang memangsa sesamanya Pasti bukan manusia Selama kita tetap ingin menjadi manusia Jangan makan korban dalam kehidupan Awas Orang yang makan korban tak selalu garang dan penuh Dengan tenaga yang luar biasa Dan badan yang besar badan kecil wajah mungil pun bisa makan korban dengan menipu perasaan jangan sampai kita terjebak dan memakan korban bersama saya Bigman Sirai